Ribuan rasa terima kasih, rasa kebersamaan sore hari ini tetap akan selalu ada barang bersama Teman-teman X-Drain, -teman Nanggo Japan Angkatan 20 tahun 2014-2017 Rasa kebersamaan masih tetap barang bersama Oh artisnya, Juh Palapa And mm then -hmm.